JPCC Worship itu sendiri adalah perwujudan uh, setiap hari minggu yang kita lakukan di gereja lokal kita. Dan setiap teman-teman yang terlibat di JPCC Worship kali ini adalah teman-teman yang setiap minggunya memang mereka melayani di kebaktian gereja lokal kami. Lagu Bersamamu, uh, Tuhan titipkan dalam hidup saya. Waktu Sidney meminta untuk bisa memberikan lagu untuk favor, Tuhan bicara dalam hati saya bahwa setiap manusia perlu favor dari Tuhan. Dan dengan bersama Tuhan kita bisa mendapatkan favor yang sesungguhnya. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi di dalam Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu. Dan saya berdoa biar bersamamu bisa menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarkan album ini. Het soort